Ya saya persembahkan pastinya ini untuk penelisik dimanapun kalian berada. Dan teman-teman saya ada Randy James, ada Lava Pratomo, ada Galang Perdana, ada Edward Manurung, dan juga ada Otata Tarega. Dan tim kesuksesan Danila juga saya ucapkan terima kasih atas tepuk tangan dan partisipasinya juga. Dan juga kalian yang ada di rumah, terima kasih banyak. Sehat selalu, jangan lupa cuci tangan, bener kan? Saya bilang, kenapa Danila suka jari yang bersih? Sekarang kalian disuruh cuci tangan terus, maka jari kalian akan bersih kinclong. Jadi pentingnya jari itu sebegitunya sayang. Kalau kalian mau tahu lagi pentingnya jari seperti apa, beli langsung album Danila Ipi <laughs> mini album Fingers. Judulnya ada di Fingers. Berarti kan harus cuci tangan supaya jari-jarinya bersih. Sebuah promo yang halus. <laughs> Oke, lagu ini merupakan lagu terakhir di perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya tidak sabar untuk semua ini berakhir pandemi. Berjumpa dengan kalian dan di momen itu kita akan bertukar energi. Dan ini dia, Pink Hitam. A vy. We... Don't wanna